Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna al-'aziz. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdih biihsanin ila Hadirin Ibu-ibu sekalian serta pendengar dan pemirsa radio dan hang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya berkat hidayah. Karena berkat taufik dari Allah Kita bisa duduk kembali Dan berkumpul Untuk Menyelesaikan Sesi yang ketiga Dari daurah Menjaga Pesona Taman Surga Dan di sesi hari ini Atau sesi sore hari ini Sesi yang spesial Karena spesial Hanya untuk ibu Ibu Maka Tips dan trik Yang akan kita bahas pada Kesempatan sore hari ini Khusus juga untuk siapa Ibu-ibu Walaupun juga bisa Dimanfaatkan oleh bapak-bapak tapi penekanannya berkaitan dengan majelis ibu-ibu sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita telah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud taman surga itu apa, Bu? Bu, yang dimaksud taman surga apa? Masya Allah. Masyaallah, seru sekali di sana, Bu. Maka bagaimana seorang wanita seorang ibu dalam menjaga pesona yang ada di majelis-majelis ilmu? Dan apa tantangan yang harus dijawab oleh ibu-ibu Sekalian Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tips yang pertama Untuk ibu-ibu sekalian Agar ibu-ibu bisa Mendapatkan pesona Taman-taman surga Ibu-ibu ya, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tips yang pertama Adalah menjaga keikhlasan Dan saya tahu kita sudah bahas di Sesi yang pertama Namun khusus untuk ibu-ibu sekalian yang saya ingin tekankan adalah ketika kita datang ke majelis taklim niat kita apa bu? Karena Allah bukan karena dipaksa oleh suami atau bukan karena bosan sama suami, bosan di rumah pelariannya majelis taklim ini nggak ada gunanya. bukan untuk arisan sebagian ibu-ibu ke majelis taklim sekalian ngocok subhanallah bukan niatnya jualan ke majelis taklim bawa gamis pesenan yang warna ungu warna hitam warna merah bukunya ketinggalan di rumah subhanallah jadi bajunya mah komplit Plus kaos kaki Tapi gak nyatet Kenapa bu gak nyatet Pak Ustadz buku tulisnya ketinggalan Masya Allah Ini bahaya Maka yang pertama kali Harus ibu pastikan ibu datang ke sini Untuk siapa Untuk siapa bu Allah boleh sambil jualan apa enggak? Oh langsung boleh aja Ibu-Ibu. Yang jadi usahnya saya Bu. Tenang. Boleh tapi jangan dijadikan niat yang utama dan pertama. Oleh karena itu wanita dan ibu-ibu. Atau akhwat yang datang Untuk kajian Karena Allah Maka ketika kajian dimulai Dia gak akan memikirkan apa-apa lagi Dia akan fokus Dia akan nyimak Dia akan mentadaburi Teman sebelahnya nanya harga Dia gak jawab Nanti habis kajian saya mengaji dulu yang lain sambil ngemil dia enggak akan mau mengerjakan hal-hal yang memecahkan konsentrasinya karena tujuannya mendapatkan ilmu yang berman, bermanfaat jadi kalau kita benar-benar ingin ngaji kita enggak akan ngobrol walaupun ada hijab yang memisahkan kita dengan sang ustadz Walaupun ustadznya enggak tahu, kita enggak peduli. Karena Allah maha tahu. Walaupun ustadznya enggak tahu kita nyimak atau main gadget, kita tetap berusaha fokus karena Allah maha tahu saya ini datang untuk dapatin ilmu yang bermanfaat. Walaupun dibatasi hijab, tapi dia tidak akan Mengerjakan Hal-hal yang bisa Menghilangkan fokusnya Dia gak akan ngobrol Oleh karena itu Yang pertama kali Ibu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua bu Yang kedua Agar kita dapat Pesona taman surga Ibu harus Mingkem Uh, diam dan menjaga keheningan dan kehusuan majelis ilmu dan jika kita bawa anak, bagus tapi kita harus mengontrol anak kita mengkondisikannya jangan sampai anak kita bersuara dan mengganggu Berjalannya kajian tersebut. Setuju, Bu? Berarti saya nggak mau dengar suara anak-anak lagi ya. Ibu datang ke sini mau ngumpulin pahala apa dosa? Yakin? Udah dipikirkan masak-masak. Kalau ibu, ada yang, main, ada yang ingin ngumpulin dosa siapa? Coba angkat tangan. Kalau kita niat ke sini Untuk mengumpulkan pahala Buka surat Al-Hujurat Ayat 2 Surat apa? Al-Hujurat ayat 2 Surat keempat puluh sembilan Ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladhina amanu لا tarfa'u aswatakum fauqa sawtin nabi Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengangkat suara kalian Di atas suara nabi Wa la tajharu lahu bilqawlikajahri ba'dikum liba'd dan janganlah Kau seru banget loh. kok bukannya tambah neng tambah seru di sini, Bu ini kita lagi baca ayatnya loh Bu, ayo kita terusin dulu deh. Walla tajharu luh bil qauli kajhari baadikum li baad dan janganlah kalian bersuara. Mengangkat suara di hadapan Rasul sebagaimana Yang kalian lakukan Jika bertemu dengan Sesama kalian Jadi kita jangan ngobrol Jangan bicara di hadapan Nabi sebagaimana Yang biasa kita lakukan kalau ketemu Teman-teman di tempat reuni Di pasar Di tempat makan dan kita harus menjaga Anak-anak kita Dan mengkondisikannya Jika berhadapan dengan Nabi Dan jangan biarkan mereka Bebas berteriak teriak Bebas nangis Bebas lari-larian Jika berhadapan dengan siapa? Nabi Ibu-ibu catat baik-baik. Penjelasan ulama. Seperti Al Imam Al-Qurtubi. Setelah Nabi wafat yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini adalah sunnah Nabi. Hadis Nabi. Ajaran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini melarang ibu-ibu sekalian untuk berbicara jika ada di sebuah majelis yang mengajarkan sunnah Nabi. Dan mewajibkan ibu-ibu mengkondisikan anak-anaknya masing-masing jika berada di dalam majelis yang mengkaji sunnah Nabi. Kalau kita biarkan, simak baik-baik. Anta bata'amalukum wa antum la tash'urun. Maka amal ibadah kalian akan hancur Sedangkan kalian tidak merasa Jika kita tetap bersuara Dan anak-anak kita tidak kita kondisikan Maka amal ibadah kita akan Hancur Ibu datang ke sini nggak dapat pahala sama sekali. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita tidak menjaga keheningan, kita tetap bersuara, tetap ngobrol, anak-anak kita juga kita biarkan, tidak kita kondisikan, maka kedatangan kita di majelis-majelis ilmu akan sia-sia. Allah yang berfirman antah bato akmalukum wa antum lantasurun amal ibadah kalian akan hancur dan kalian tidak merasa apa-apa kita rasa baik-baik saja amal ibadah kita habis amal ibadah kita hancur hilang pahalanya Sekarang ibu mau pilih yang mana? Terus buat apa kita maksain kalau enggak dapat pahala sama sekali? Jadi yang pertama, amal kita akan apa ibu-ibu? Amal kita akan apa? Dapat pahala atau tidak? Tidak. Itu marilah kita kondisikan Anak-anak kita Yang kedua bu Kalau kita tetap Bersuara Atau tidak mengkondisikan Anak-anak kita Kita bawa pulang Dosa dari majelis ilmu Bukan pahala Saya ingin tanya bu Tetangga ibu lagi lari pagi Boleh gak ibu ganggu Bu Boleh gak ganggu tetangga yang lagi lari pagi Tetangga ibu lagi nyuci Boleh diganggu gak Sekarang saya ingin tanya Teman ibu di depan Dan di sebelah ibu Sedang belajar Nyimak penjelasan ustad Boleh diganggu gak Boleh diganggu oleh kita Boleh diganggu oleh Anak kita Boleh gak bu kalau ibu ganggu berarti dosa. Kalau dia merasa terganggu dengan suara anak kita sehingga dia nggak konsen dengerin ustadznya, berarti kita dapat apa? Berarti amalan hancur pulang bawa. Naudzubillah. Oleh karena itu. Masih berisik sih Bu Bu kita mau dapat Keberkahan gak nih Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Sekali lagi saya ingatkan kita harus Menjaga kehususan majelis ilmu bukan untuk kebaikan saya atau ustaz-ustaz yang lain atau koordinator tapi untuk kebaikan kita kan kita datang ke sini ingin dapat pahala kalau justru kita enggak bisa menjaga kita dapat dosa dan saya enggak mau ibu-ibu dapat dosa makanya kita jelaskan sekarang saya ingin semua yang hadir dapat pahala, bukan justru amal ibadahnya hancur dan pulang dapat dosa karena teman-teman pengajian yang lain merasa terganggu dengan kita atau dengan anak kita. Itu yang kita tidak inginkan. Maka ini PR kita bersama. kita harus benar-benar mengkondisikan Bu. saya ingin tanya ibu pernah ke istana negara gak oh belum ya masya Allah <tuh> kalau ibu ke istana negara bawa anak kira-kira kalau anaknya teriak-teriak ibu akan biarkan atau ibu akan kondisikan kondisikan kalau ibu ditegur Bu, mana yang lebih mulia Majelis ilmu atau istana negara Hah? Majelis ilmu Kalau kita berusaha mengkondisikan Ketika kita pergi ke istana negara Atau ke rumah bupati Atau ke rumah pejabat Bagaimana dengan majelis ilmu Ini PR buat kita Bu Biar kita dapat keberkahan Karena kalau tidak begitu Susah kita dapat keberkahan Dan ini untuk kebaikan kita semua Ini karena kita sayang Sama ibu-ibu semua Kita semua pengen Semua pulang dari sini Dapat pahala bukan dapat dosa Dan amal ibadahnya hancur Dan ini tantangan Di kajian-kajian berikutnya dan itu bisa Kenapa di Jakarta bisa Di Batam gak bisa Bisa Kenapa di tempat lain bisa Di tempat kita gak bisa Bisa Mungkin anak gak dibawa Anak sama abahnya Atau ayahnya Bisa Karena kita nggak boleh tolimin orang, kita nggak bisa nggak boleh ganggu orang. Teman kita kesini mau belajar, mau mengkaji, mau konsentrasi, nggak boleh kita ganggu. La dzharar wal dirar. Nabi bersabda dalam hadis, ratimam Abu Dawud tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Dengan kita berisik atau kita tidak mengkondisikan anak kita Itu merugikan diri kita sendiri Amal ibadah kita hancur Dan kita merugikan orang lain sehingga gak fokus Gak konsen Bagaimana kita memendapatkan pesona taman surga Karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala kita ingin seluruh ibu-ibu yang mengaji di sini di Batam ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wataala dan koordinator kajian juga PR nih, gimana buat formula sehingga semuanya bisa berjalan. Harus ada formulanya Karena kalau tidak Dikhawatirkan kajian kita Jadi tidak Tidak berkah Bu Abdurrahman bin Mahdi Bu Abdurrahman bin Mahdi Kalau beliau Isi kajian Ada suara saja Yang gak ada hubungannya dengan kajian Apa yang beliau lakukan Subhana Allah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik pulang beliau. Masyaallah. Itu kalau guru kita siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Karena kita harus menjaga kemuliaan Al-Qur'an, Bu. Al-Quran yang diperjuangkan oleh para sahabat Dengan darah Dengan nyawa Nah tugas kita kan Cenderung lebih sederhana Kita hanya disuruh Diam Dan mengkondisikan anak-anak kita Harus bisa Karena kita belum sampai pada titik Memperjuangkan Al-Quran dengan Darah kita kita baru diminta untuk diam Anak jangan berisik Masa gak bisa Ibu-Ibu Oleh karena itu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita harus Benar-benar menjaga Keheningan dan kehusuan majelis taklim itu kiat yang kedua buat ibu-ibu sekalian. Kiat yang ketiga agar kita mendapatkan pesona dan keberkahan taman surga. Kiat yang ketiga, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiat yang ketiga, mencatat. Setelah kita fokus memperhatikan, setelah kita fokus mendengar, maka faedah ayat. Atau hadis yang disampaikan Ustadz kita, ibu-ibu harus catat Jangan jiping Kata orang betawi ibu Ibu-ibu orang betawi bukan? Oh bukan ya Masya Allah Apa arti jiping? Ngaji nguping Masuk kuping kanan Keluar kuping kanan Lagi bu. Syukur-syukur keluar kuping kiri Mungkin ada yang nyantol Ada yang singgah Ini langsung muter balik tuh ilmu Keluar kuping kanan lagi Gak ada manfaatnya sama sekali Maka ibu-ibu harus mencatat Jangan biarkan ilmu itu Hilang begitu saja dari ingatan kita Nabi SAW bersabda Qayyidul ilma bil kitab Ikatlah ilmu dengan Mencatat Hadis ini disahihkan Oleh al Imam al Albani dalam silsilah Hadis as-sahiha Jadi Nabi perintahkan Ibu-ibu sekalian Kaitlah atau ikatlah Ilmu dengan apa? Dengan mencatat Jadi memang idealnya bu Kalau kita punya anak Pas ngaji satu jam Aja anak kita Dititipin Atau bersama ayahnya Abinya Atau mungkin keluarga kita Biar kita bisa fokus Dan bisa nyata Karena ini perintah siapa bu eh, Perintah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi wassalam ibu kalau ibu menjalankan perintah rasul dapat pahala apa enggak berarti kalau ibu catat di kajian ibu dapat apa pahala walaupun sering ketinggalan enggak masalah usah kalau nyata suka ketinggalan enggak masalah yang penting berusaha makanya Abdullah bin Amr bin As Beliau mengatakan kuntu aktubu kullasyai'in asma'uhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam Aku itu mencatat seluruh kata yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu sampai koma-komanya dicatat, Bu. Semua kata yang meluncur Dari lisan Rasul Dicatat oleh Abdullah bin Amr Bin As oleh Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Catat Biar kita bisa buka Lagi Di rumah Kita bisa amalkan Maka ilmu kita berkah Ilmu kita apa? berkah. Ustad saya nggak punya buku tulis, catat di tempat lain bisa. Imam Syafi'i itu waktu waktu itu beliau miskin nggak punya buku, akhirnya di mana beliau catat di tulang belulang. Kuntu aktubu fil aktaf wal ilam. Aku dulu nyatetnya itu di tulang belulang, masyaAllah. Bayangkan ibu makan ceker bisa nggak nyatet di situ? Itu Imam Syafi'i nyatetnya di tulang tulang. Karena ingin mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencatat itu sunnah Rasul. MasyaAllah. Ini yang perlu kita comkan Itu yang ketiga Yang keempat Buat ibu-ibu Ibu-ibu sekalian Tips yang keempat Semakin sering ngaji Ibu harus semakin Memiliki sifat Kasih sayang Harus apa? Memiliki sifat kasih, sayang. Karena nama lain dari ilmu itu rahmah. Apa nama lain dari ilmu bu? Rahmah. Arti rahmah apa? Masya Allah. Dalilnya apa bu? Hmm, nggak tahu. Kan Profesor belum sebut. Dalilnya surat Yunus ayat 58. Allah berfirman قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ Di dalam surat Yunus ayat 58 Ulama menjelaskan yang dimaksud rahmah Dalam ayat tersebut adalah Al-Quran Jadi Al-Quran itu rahmah Maka ketika kita mempelajari Al-Quran Maka kita Memperbanyak rahmat Di dalam diri kita Semakin ngaji Ayat-ayat Al-Quran Semakin banyak kasih sayang Yang kita masukkan ke dalam diri Makanya ulama mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu akan membuat sesama kita saling menyayangi. Saling mencintai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra Ayat 82 Wanuziluminal Quran. Mahu asyifaun warahmatulil mukminin. Dan kami turunkan ayat-ayat dari Al Quran. Ada yang, penyem, ada yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Al Quran itu rahmat. Maka ibu semakin belajar ilmu agama. Sikap ibu harus semakin rahmat. Bukan semakin judes. Semakin galak. Semakin angker. Semakin jutek. Semakin ibu belajar, ibu harus semakin sayang sama suami. Ibu sayang sama suami nggak bu? Yang bilang sayang cuma tiga, yang lain kayaknya masih garis-garis semua ini. Walaupun suami kita belum ngaji misalnya, berikanlah kasih sayang kita kepada beliau. Ini ada fenomena Sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji Begitu ngadepin suami yang belum ngaji Galaknya minta ampun Ya Allah Sukanya marah-marah Suami diomelin Suami disidang Papa duduk, mama mau bicara Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya Allah. Aduh, suami bingung. Dan itu kenyataan loh. Di berbagai daerah tuh begitu. Kalau di Batam gimana, Bu? Enggak insyaallah, Bu ya. Enggak salah, masyaallah. Enggak boleh, Bu suami itu pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semakin kita ngaji, kita semakin tahu bagaimana menyayangi suami dan bagaimana bersikap dengan penuh kasih sayang dengan suami, bukan semakin galak. Tapi Pak Ustaz, suami saya ini melakukan kemaksiatan. Suami saya ini enggak sholat ke masjid. Bu, pelan -pelan. Ibu pelan-pelan. Ibu emang pakai jilbab spontanitas begitu. Kan enggak butuh proses. Orang sampai ada ibu-ibu. Subhanallah. Pas suaminya tidur. Itu celana suami digunting semua. Dia bingung. pagi-pagi Semuanya setengah tiang. Ya Allah. Bukan begitu cara dakwahin suami Main gunting-gunting celana aja Pak Ustadz Iisbal Pak Ustadz Iya pelan-pelan bu Jangan galak-galak Gak boleh galak-galak sama suami Pak Ustadz habis gemes Pak Ustadz udah kalau gemes sama suami Dicubit aja tuh suami Jangan diomelin Cubit sayang maksud saya yang harus ibu lakukan semakin belajar, semakin perhatian sama suami, semakin perha perhatian. Siapa di antara ibu-ibu kalau suaminya ke kantor jauh 12, SMS atau BBM atau WA suaminya. Selain ngingetin sholat duhur, ngingetin makan siang suami gitu gitarnya itu perlu siapa diantara ibu-ibu ibu-ibu sekalian yang sering SMS atau WA suaminya mengungkapkan rasa sayangnya kepada suami? Masya Allah semakin ngaji harus semakin sayang. Bu suami ibu pergi kantor jam berapa bu? Hah? nggak ke kantor ya? Semuanya bos-bos semua di sini. Masya Allah. Jam setengah tujuh ya halo suami berangkat kantor setengah tujuh Jam tujuh Kurang lima belas SMS bu Yang aku kangen banget sama kamu Subhanallah Padahal baru lima belas menit tuh berangkat Itu Masya Allah Masya Allah lah. Loh kasih sayang kan harus diungkapkan pokoknya servis suami kalau suami pulang lembur ibu siaga di depan ruang tamu di depan pintu, ruang tamu Masya Allah kalau dulu belum ngaji suami pulang lembur ibu kunciin, ibu gembok kalau sekarang ibu standby dengan pakaian tercantik Masya Allah Kalau dulu suami pulang lembur, ibu tinggal tidur. Kalau sekarang masak air panas. Begitu beliau pulang, siram, oh, oke siram. Maksudnya kasih di apa ember biar mandi air panas. Begitu Allah Ya ibu ibu. Jadi suami itu ngerasa, ya Allah istriku ini kalau habis ngaji begini kok tambah sayang. Maka akan terciptalah rumah tangga Sakinah Mawadah warahmah. Nah begitu juga sama anak. Semakin ngaji, semakin sayang sama anak. Anak gak ditinggal-tinggal. Kalau dulu belum ngaji, anak ditinggal arisan sana, arisan sini, ngumpul sana, ngumpul sini. Sekarang sudah ngaji, waktu lebih banyak sama anak. Coba bawa anak ke pengajian, ternyata masih ngobrol, dikondisikan, dibawa keluar. Nggak perlu diomelin tuh anak, jangan, tapi tinggal kita kondisikan. Ini sebagian ibu-ibu Karena malu dipelototin yang lain Akhirnya tuh anak dicubit-cubitin Ini gak benar Ya Allah Pak Ustadz Sayang banget tuh Pak Ustadz Itu salah Kalau kan tadi Kayak tadi dibagi gitu ya ya udah coba Wah berisik saya bawa keluar gitu loh. Nanti dinasehatin anaknya Kasih pengertian Ini majlis ilmu ini taman surga ya. kamu harus diam sama sayang sama anak gak sering marah sama anak semakin dekat semakin punya waktu semakin menyelami sering ngobrol sama anak kita sehingga anak seperti punya teman dari sosok ibunya sendiri itu bu Terus juga sikap kita kepada orang tua, kepada mertua, semakin sayang. Melihat mertua bukan melihat musuh lagi. Tapi penglihatan kagum karena dari rahimnya lah, lahir sosok laki-laki yang kita kagumi dan sekarang menjadi pendamping hidup kita. Gitu, Bu. Terus nanti ketemu dengan jamaah pengajian yang lain, Sayang Begitu Datang ibu-ibu yang penampilannya Masih awam, baru-baru ngaji Bukan dipelototin Dirangkul Disambut dengan hangat Diajak duduk Ditraktir makan oh Begitu Saking sayang Karena ilmu adalah kasih Kasih sayang, ingat loh ini kaedah salah satu oleh-oleh kajian kita sore hari ini, ilmu itu kasih sayang maka semakin belajar kita harus semakin menjadi pribadi yang penyayang dan bisa mengungkapkan rasa kasih sayang kita khususnya bagi orang-orang terdekat kita tetangga yang baru ngaji, itu kena kasih sayang kita semua tuh bukan semakin ngaji semakin judes semakin kasar sama orang semakin cemberut enggak bukan begitu wanita-wanita yang ditempa dengan ilmu agama oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah beberapa kiat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini sedikit memang tapi kalau sedikit ini ibu amalkan ibu terapkan tidak hanya menjadi angin lalu ibu akan lihat bagaimana keberkahan menyelimuti kehidupan ibu di dunia maupun di akhirat. Ada waktu 15 menit Saya ingin buka sesi tanya jawab Mungkin ada pertanyaan Ada hal-hal yang perlu dibahas Atau Ada e, Masukan kita buka Kesempatannya Alaihi Wasallam. Bu di depan saya ini Ada hadiah loh bu, buat ibu-ibu Ibu mau hadiah gak? Masya Allah Ibu-ibu dimana-mana sama nggak bisa ngelihat yang gratisan kita ganti-gantian saya bertanya lalu abis itu ibu yang bertanya saya dulu yang bertanya dapat hadiah pertanyaan saya sebutkan sebutkan dua alasan beserta dalilnya mengapa kita tidak boleh berisik dan harus mengkondisikan anak-anak kita agar tidak berisik di majelis taklim e, dua dua penjawab satu penjawab untuk satu alasan jadi sebutkan dua alasan beserta dalilnya tadi saya sebutkan dua alasan plus dalil kita gak boleh berisik mengangkat suara dan harus mengkondisikan anak-anak kita biar gak berisik di majelis ta'alim siapa yang tahu yang menjawab sebutkan satu alasan aja siapa ada Satu alasan dan dalilnya Ada bu? Ya silakan bu Sambil panitia Kalau mau ada yang kertas bertanya silakan ya Yang alasan pertama Kita datang ke taklim itu Tidak boleh berisik karena mengganggu yang lain Kemudian Yang kedua Yang pertama aja saya gak butuh dua Angkat suara Kemudian Al-Qur'an ayat 2 kita tidak boleh berisik. Sebentar karena, pelan pelan tu pelan pelan sabar jangan emosi sabar sabar. <tuk> Alasannya apa dalil selesai. Alasannya apa? Alasannya kita tu eh, yang di sini tu tidak boleh mengangkat suara apalagi di taklim. Karena ketika eh, sahabat-sahabat dulu eh, tidak boleh mengangkat suara di depan Nabi. al hujurat ayat 2 Ya Ayo han amanu la tarfau. Aswatakum sholawatun nabi wa datajahrullah fil kaulika jahri bakti kumri bang. Iya, benar nggak ibu ibu? Alasan yang pertama benar ya. Alasan pertama karena akan membuat amal ibadah kita hancur. Dari surat al-hujurat ayat 2 Masya Allah sekarang saya betul sebentar sebelum kita kasih hadiah siapa yang bisa jawab alasan yang kedua beserta dalil alasan yang kedua uh, karena uh, supaya mendapatkan pahala dan uh, supaya amal kita tidak hancur atau hilang dalilnya itu dari hadis dari hadis uh, Eh sahabat Rasul yaitu Al Imam Al qurtubi di mana dia beliau berkata bahwa setelah Nabi wafat setelah Nabi wafat yang dimaksud ayat ini adalah sunah Nabi atau eh artinya melarang berisik jika berada di majelis yang mengajarkan sunah Nabi jika kita tidak mengikutinya maka ibadah kita akan hancur. Allah bersiapan sama uh, mama, aku sama Bu sama yang sebelumnya ada alasan yang kedua. Terima kasih atas jawabannya, tapi intinya tuh sama. Alasan yang kedua. Ini semakin sering ngaji, harus punya sifat kasih sayang. Surat nah, Yunus. Beda, beda. Siapa yang tahu Ibu-Ibu? Penjawab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jawaban yang kedua bisa membuat dosa. Dalilnya Rasulullah pernah bersabda, janganlah kamu merugikan, jangan kam, janganlah kamu apa? La, la doror waladiror itu loh, saat. Masya Allah, giliran pakai bahasa Arab fasih, bahasa Indonesia susahnya setengah mati. Luar biasa ibu-ibu di Batam nih Iya betul Alasan yang pertama Amal ibadah kita bisa hancur Al-Khujurat ayat 2 Siapa yang jawab tadi? Yang pertama Ini apa? -ap. Segini nih Suruh pilih suruh pilih. Jawaban yang kedua Buat dosa Karena ngedolimin dan ganggu Orang lain Hadisnya La-doror wala Diror, tidak boleh merugikan diri sendiri Dan orang lain Ya terima kasih Sekarang ibu, ber, ibu bertanya Ibu mau tanya apa bu Assalamualaikum ustaz Tunggu tunggu, tunggu. Bu hadiahnya ada bundel al-furqan Ada buku Istriku menikahkanku Waduh Ini pesan sponsor nih Dari para suami Wah oh, Bahaya ini para suami Ya terserah ibu ibu mau pilih yang mana. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Saya mau tanya, bagaimana cara mencintai suami kita karena Karena sebelum nikah atau ngaji kita mencintai suami bukan karena Allah? Saya ulangin. Ya, coba diulang. Bagaimana kita mencintai suami, sementara sebelum menikah itu kita tidak mencintainya karena Allah, Ustadz? Bagaimana kita mencintai suami Karena Allah atau bagaimana cara mencintai suami Bagaimana cara mencintai Suami kita karena Allah uh. Karena sebelum ngaji Atau Kita nikah Kita ya. belum Sekarang. mencintai ya, suami Jadi Kalau cinta mah dari dulu ya Tapi bukan karena Allah Karena dia keren, dia ganteng Dia Maco mungkin ya Atletis Romantis. Sekarang gimana caranya mencintai dia karena Allah Taala? Masya Allah, ini pertanyaan bagus banget. Kalau pertanyaan dapat hadiah nggak? Boleh. Ah boleh boleh. Nanti dikasih hadiah sama panitia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mencintai karena Allah itu berat, susahnya minta ampun. Makanya Nabi mengatakan, Au sakauural iman. Tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Caranya gimana kata al Hafidz Ibn Hajar, kita mencintai suami sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah. Dan kita membenci suami pada saat dia melakukan maksiat sesuai kadar kemaksiatannya gitu loh jadi bukan benci 100% enggak, walaupun dia baik sama kita, dia penuhi seluruh urusan kita, tapi ketika suami kita bermaksiat hati kita enggak tenang hati kita sedih hati kita marah karena Allah walaupun sih gamis di stok terus sama suami gitu loh walaupun tas enggak ada habis-habisnya tapi kok suami saya enggak taat ya sama Allah SWT saya marah karena Allah. Tapi mengungkapkannya juga harus dengan hikmah. Harus bijak. Nah, itulah caranya membangun rasa cinta karena Allah. Dan itu enggak mungkin terjadi kecuali jika ibu lebih cinta kepada Allah dibanding cinta kepada suami. Gimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Renungkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin itu Terima kasih Pertanyaan dari ibu-ibu lagi Terakhir Silakan dikoordinir oleh uh, koordinator Pertanyaan terakhir Mungkin dari kami uh, Jamaah Radio Hang Pertama-tama kami mohon maaf uh, Jika dalam pelaksanaan ini ada Kita nyaman kepada Ustaz Dan insya Allah Ustaz masih mau memberikan kajian di Batam untuk umat hang dan panitia akan lebih baik ke depannya dan bagi kami eh, mohon motivasi saja Ustaz untuk para umat yang hadir baik yang membawa anak maupun yang tidak membawa anak untuk lebih eh, bagus lagi ke depannya Ustaz. Dari saya itu jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz. Iya terima kasih jazakallah khairan. Yang pertama-tama terima kasih kepada Ibu dan Umah Hadis sini atas adab dan akhlaknya dan permintaan maafnya tadi e, respon saya tidak ada yang perlu dimaafkan e, karena ini PR kita bersama, kita ini satu kesatuan baik yang e, baik ustaz yang isi kajian maupun ibu-ibu sekalian, ketika ada masalah kita berada di satu saf mencari solusi dari masalah ter tersebut. Jadi, saya enggak marah sama ibu-ibu yang bawa anak tuh enggak marah. Paling kesel aja. Oh, sama aja Pak Ustaz. Enggak. Saya enggak marah, saya enggak kesel. Tenang aja, Bu. Jadi, Ibu ibu sekalian, karena ini memang PR kita nih, Bu. Dan bukan hanya di sini, ada di tempat-tempat lain pun juga demikian. Dan kita satu saf insyaallah taala itu yang kedua, yang ketiga ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala e, coba panitia dan yang lain berembuk dan e, studi banding nggak perlu harus pergi ke sana ya, tapi cari info di tempat-tempat atau daerah-daerah lain. Misalnya di antara daerah lain itu mereka buat penitipan anak di luar kajian dan gak masalah dadakan jadi panitia buat tim khusus penitipan anak jadi ketika ibu-ibu buat daurah akwat seperti ini jadi coba kan apalagi misalnya di hang ini kan banyak ruangan nih ya. ya kan, nah coba panitianya itu apalagi kan di hang ada itu ada apa ada program apa itu da'i, nah itu kan bisa di bisa disinergikan sehingga berjalan paralel gitu loh. Misalnya hubungi Ustadz yang biasa ngisi didai dan adakan serempak di waktu yang sama. Ibu-ibunya ngaji fokus, anak-anaknya di sana. Kalau ustaznya enggak bisa ya sudah tim kajian hang itu main aja sama anak-anak gitu loh. Jadi buat penitipan anak dan di beberapa tempat di Jakarta Sudah dibuat demikian dan sangat efektif Jadi gak berisik Memang sekali lagi makanya saya gak marah Saya ngerti ibu-ibu yang buat anak itu Pengen sekali uh, Datang ke kajian Makanya dibela-belain Dan anak kecil kan memang Mengkondisikannya gak bisa di waktu yang sama Jadi makanya jangan dipelototin juga Karena gak bisa mengkondisikan Pada detik itu Memang itu harus uh, Apa berkali-kali. Oleh karena itu buatlah gitu loh. Jadi penitipan anak ada yang balitanya, ada yang udah bisa main itu dibuat tim di sana. Dibuat tim di sana. Kalau panitia akwatnya pengen ngaji semua, ya udah panitia ikhwannya aja untuk satu jam itu ngurus tuh anak-anak, ajak main kah, ini kah dan seterusnya. Ya. Itu dari koordinator buat Cara seperti itu dan di Jakarta Di beberapa tempat terbukti efektif Adapun untuk orang tuanya Untuk ibu-ibunya ibu anak Sekali lagi ini tantangan Agar kita mengkondisikan Anak kita dari rumah Dan bisa ulama-ulama dulu Itu pun juga bawa Anak-anaknya ke masjid Atau ke majlis ta'lim Tapi di briefing dulu dari rumah Seperti Ibunya Imam Malik Sebelum Imam Malik berangkat di briefing dulu Sama ibunya Juga ibunya Imam Ahmad Dan para ulama-ulama yang lain Bisa kenapa tidak Tinggal kita mau atau tidak Terus Ibu-ibu uh, sekalian Ibu-ibu harus fokus Makanya kalau berisik gak bisa Karena ibu butuh ilmu Untuk diri ibu Dan untuk mendidik anak Kalau kajian Ummahat tidak berjalan secara uh, Kondusif Ilmunya juga gak dapat Dan kalau ilmunya gak dapat Kita pulang gak maksimal Dan kita gak bisa memperbaiki diri Dan kita gak bisa memperbaiki Keluarga kita Tanggung jawab anak-anak ibu Ada di pundak ibu-ibu sekalian Wal mar'atu ra'iyatun Wa mas'ulatun an ba'iti Zawjiha wa awladi Wanita adalah Pemimpin dalam masalah-masalah rumah dan anak-anaknya dan ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua hal tersebut. Oleh karena itu, majelis taklim khusus ibu-ibu dengan masalah yang langsung bersinggungan dengan wanita, baik masalah akidah, masalah tauhid atau masalah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, pendidikan anak itu harus terus diupayakan di Kota Batam ini agar kita bisa menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah warahmah dan kajian harus fokus dan itu butuh dukungan baik dari jamaah sendiri maupun dari panitia karena ini untuk kita semua. Wallahu ta'ala Subhanahu Saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahaladzim. Alhamdulillahirobbalakhir. Astagfirullahu tawabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.